sebuah hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam as-Sahih sahabatnya Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu secara sederhana mudah difahami Ringkas namun padat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Hal tun soruna watuzzakuna illa bizzu'afaiku." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan untuk kita, tidaklah kalian ditolong oleh Allah memperoleh limpahan rizki dari Allah kecuali karena sebab Keberadaan orang-orang lemah diantara kalian. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan satu dari sekian banyak cara atau langkah untuk memperoleh kemudahan demi kemudahan dari Allah azza wajalla dalam setiap urusan kita yang sifatnya duniawiyah, apalagi terkait dengan ukrawiyah. Selain itu, sabda Nabi Muhammad s.a.w. ini pun tegas menyampaikan untuk kita bahwa salah satu sebab rizki itu dilapangkan, rizki itu dilancarkan. Nah. Dengan sebab orang-orang lemah diantara di kita jadi mendapatkan pertolongan dari Allahu azza wajalla sekian banyak kemudahan dalam urusan kita dunia dan akhirat mendapatkan rizki dari Allahu azza wajalla yang lapang yang luas disertai dengan sikap qanaah merasa cukup dan merasa banyak itu justru dengan keberadaan orang-orang lemah di antara kita melihat sejarah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tanpa ada yang terkecualikan satu pun. Tanpa ada yang terkecualikan satu pun. Pengikut para nabi dan para rasul adalah dari kalangan al-du'afa wal mustadha'afun. Justru orang-orang lemah. Secara status mayoritasnya tidak terpandang. Bahkan mereka dianggap hina. Secara kepemilikan materi pengikut para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam justru berasal dari al-fuqara wal-masakin bahkan secara fisik walaupun bukan menutup kemungkinan ada diantara para pengikut nabi dan para pengikut rasul alaihimussalatu wassalam yang berasal dari kalangan bangsawan mereka yang terhormat mereka yang kaya raya, saudagar besar. Itu tidak menutup kemungkinan. Tetapi mayoritasnya, ciri khasnya pengikut para nabi dan para rasul adalah justru orang-orang lemah. Kita tentu masih teringat dengan pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius. Kepada pimpinan rombongan orang-orang Quraisy yang saat itu berdagang sampai ke negeri Syam. Karena pusat kekaisaran Romawi pada zaman itu... Bukan di tanah Eropa, tetapi di negeri Syam. Orang-orang Quraisy yang biasa melakukan aktivitas niaga dan jual beli. Setengah tahun ke negeri Syam, setengah tahun ke negeri Yemen. Nah, saat mereka berangkat ke negeri Syam, ada satu kafilah dagang dipimpin oleh Abu Sufyan semasa musyriknya. Beliau saat itu belum masuk Islam Heraklius seorang Raja besar tentu Mendengar keberadaan Seseorang yang mengaku sebagai Nabi di akhir zaman yaitu Nabi Muhammad S.A.W Berita seperti itu kan tidak bisa ditahan Berita seperti itu tidak bisa dibendung Dia pasti menyebar Sampai ke mana mana Nah Heraklius sang Raja Kaisar Romawi Terdorong oleh rasa penasarannya Dan ingin tahu maka rombongan Quraish tadi diundang ke kerajaan ternyata memang rekam jejak Heraclius sebagai seorang kaisar Romawi mereka yang secara resmi menetapkan agama Nasrani sebagai agama resmi kerajaan sedikit banyak pernah membaca atau mendengar Injil ataupun Taurat Di situ Raja Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan sebagai juru bicara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu disusun berdasarkan pengetahuannya tentang kitab Injil. Karena Taurat dan Injil sejatinya telah menerangkan tentang kondisi akhir zaman juga telah menjelaskan secara rinci dan detail akan bangkitnya seorang Nabi. Penutup para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua terdeskripsikan ter dengan jelas secara waktu kapan akan muncul. Tempat kelahirannya dan tempat hijrahnya. Ciri-ciri fisik Nabi terakhir itu. Demikian juga ajaran-ajaran apa yang akan disampaikan itu terdeskripsikan dengan rinci dan detail dalam Taurat serta Injil. Sampai Allah Azza wa sebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ya'arifuna kama ya'arifuna abna'ahum. Ahlul kitab baik Yahudi dan Nasrani yang membaca Injil serta Taurat. Injil dan Taurat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad alaihi AS. Sampai sedemikian rinci dan terangnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Mereka mampu mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak kandungnya sendiri," saking lengkapnya dan rincinya. Nah, dari sekian pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius adalah siapa yang mengikuti orang tersebut? Dari kalangan terpandang atau justru dari kalangan lemah? Abu Sufyan menjawab yang menjadi pengikutnya beriman kepadanya. Justru dari orang-orang lemah diantara kami. Nah, itu satu pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius. Yang kemudian terjawab pada percakapan selanjutnya. Alasan Heraklius mengajukan pertanyaan itu. Heraklius mengatakan Raja Kaisar Romawi. Dan demikianlah para nabi dan para rasul. Para pengikutnya adalah orang-orang lemah diantara mereka. Itu terdeskripsikan. Madhukur. Fit taurat wal Injil. Disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dan memang benar. Sejak Rasul yang pertama. Nuh alaihi salam. Sampai Rasul yang terakhir Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sallallahu alaihi Wasallam Semuanya tanpa terkecuali satu pun. Pengikutnya itu justru didominasi. Mayoritasnya adalah orang-orang yang lemah. Atau dianggap lemah. Sekarang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika pertama kali menyampaikan Islam, siapa yang mula-mula beriman? Khadijah, wanita. Dan wanita adalah kaum yang lemah. Ali bin Abi Talib yang masih berusia belasan tahun, remaja belia, juga orang lemah. Bilal bin Rabah, Suhail bin Sinan, Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Siapa mereka yang tidak memiliki status sosial terpandang di tengah masyarakat? budak mantan budak Bukan orang Arab seperti Suhaib bin Sinan, Ar-Rumi, radiyallahu ta'ala anhu. Sekalipun ada dari kalangan terpandang yang masuk Islam seperti Abu Bakar al-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Tetapi mustadhaaf tetap digolongkan sebagai lemah. Itu Syaknul Ambia Iwal Mursalin wa Atba'ihim. Itulah Sunnatullah yang ditetapkan untuk para Nabi dan para Rasul serta para pengikutnya. Sehingga bagi kita yang ingin menjejak dan menapaki perjalanan hidup Rasulullah SAW, janganlah kaget, jangan pula terkejut. Tidak boleh bersedih, tidak boleh berkecil hati. Ketika menyaksikan secara nyata Mereka yang memiliki semangat Untuk beragama lebih baik Mereka yang memiliki semangat Untuk memperdalam pemahaman tentang Islam Justru dari kalangan Al-adhu'afa' wal-mustad'afun Sekarang kalau misalkan Mau dibuat sebuah prosentase Ahlu sunnah Salafiyin di Indonesia Itu dalam lingkup yang sangat luas Kalau kita tarik Lebih sempit lagi di wilayah Pekalongan serta sekitarnya secara ekonomi saja mereka yang aktif mengikuti taklim mereka yang rajin menghadiri majlis serta memakmurkan halukah halukah ilmu secara ekonomi saya yakin mayoritasnya menengah ke bawah secara status pun demikian siapa dia bukan tokoh bukan pejabat bukan dari kalangan yang terhormat bukan pula dari kalangan bangsawan itu mayoritasnya itu sunnatullah Sehingga terkadang Lamunan kita Tolonglah jangan terlalu jauh Kalau sudah mulai Angan-angan atau hayalan itu Naik mengawan Segera tarik Membumi Kalau sudah mulai mengalir kemana-mana Tutup dan bendung Hayalan-hayalan itu Seperti apa hayalannya Wah, Ini kalau apa wali kotanya salafi wakil wali kotanya salafi kepala-kepala dinasnya salafi kan itu mungkin dikenal orang-orang kaya di sekitar kita dan terkenal memang kaya raya oh itu kalau jadi salafi jadi salafi jadi salafi wah pasti begini pasti begini tutup itu nggak usah bukan karena kita tidak mengharapkan kebaikan dari mereka. Bukan karena kita tidak senang seandainya mereka kemudian tersadarkan untuk beragama dengan lebih baik, bukan. Tapi kita berbicara dengan tentang realitas di lapangan, realistislah kita berpikir. Nah, kenapa? Ketika kita memiliki angan-angan seperti itu, lalu tidak tercapai, yang muncul apa? Hanya kecewa. Lebih baik kita pikirkan bersama mereka-mereka yang telah yakin. Dan sadar memilih dakwah salafiyah sebagai jalan hidupnya. Itu yang kita fikirkan. Ikhwan-ikhwan di sekitar kita yang sudah pasti betul-betul menjadi bagian dari kita. Aldo apa walmustadafu? Orang-orang lemah atau mereka yang terpandang lemah Saya berikan sebuah gambaran ikhwatillah barakallahu fiikum. Nah, dari sebuah kisah nyata sebenarnya Ketika di suatu tempat Dakwah itu mulai berkembang nah, Datang orang Menggunakan sepeda ontel Datang ke masjid Tempat kita biasa berkumpul beraktivitas, Pakai sepeda ontel Sandal jepit Dia datang tidak ada sambutan hangat Kenapa Dia angkat pelemah Apa urusan dia Kita tidak mau cari tahu Padahal dia sudah datang sampai Ke markas kita Tempat kita berkegiatan dakwah Ambil Ambilan wudhu, shalat Selesai shalat pergi Tidak ada sapa Tidak ada salam dari kita Mestinya kan Tegur dan sapa itu dari kita kita tidak bisa egois. Ya, dialah yang nggur kita, dialah salam-salamnya, sang kemudian datang kok. Kan kita yang tinggal di sini, bukan. Tapi demi dakwah, kitalah yang membuka pintu itu. Assalamualaikum Pak. Dari mana? Sehat kabarnya? Wah, naik sepeda onthel. Sehat ini pasti. Kan itu. Ayo duduk bareng, Pak, ngobrol-ngobrol dulu. Jangan terburu-buru lah. Ini teman-teman semua ini barangkali dengan kita Bincang-bincang, diskusi. Ya ada ilmu yang kita peroleh. Monggo silakan. Mestinya kan demikian. Tapi tidak. Bayangkan kalau orang itu cuma ulu kemudian sholat di situ. Pergi. Mana sisi dakwahnya? Hanya karena kita memandangnya orang itu lemah. Nah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ikhwati filah barakallahu fikum itu diangkat dari sebuah kisah nyata ternyata pada kesempatan yang lain orang yang datang menggunakan mobil kalau tadi kan sepeda onel ya yang berikutnya ini yang datang menggunakan mobil nah kejadiannya kurang lebih sama, wudhu sholat itu baru ada yang menyambut oh, itu siapa itu? Kan itu kalau tadi yang sepeda onel bukan itu tadi siapa itu, enggak, biasa aja yang datang bawa mobil baru, oh, itu siapa itu, siapa sapa, assalamualaikum pak dari mana kabarnya saya tanya, nah. ternyata apa, orangnya sama, yang pertama datang bawa sepeda ontal dengan yang kedua menggunakan mobil orangnya sama, hanya untuk ternyata hanya untuk apa, menilai, menilai dakwah kita, menilai kita di dalam membuka pintu-pintu hidayah itu. Di situ sebuah pelajaran penting Barakalofikum Sungguh nah. Saya misalkan sebagai seorang Pemateri, penceramah Yang diminta untuk menyampaikan kajian nah, Itu juga terkadang diuji Dengan hal-hal yang seperti ini Ini yang ngundang siapa? Nah, Ustaz kalau ada waktu Setengah jam saja Tolong sampaikan pengajian ya, Bung saya Yang datang kita tidak kenal Dia dengan baik, mungkin kita kenal Tapi kita anggap orang ini lemah Secara ekonomi juga pas-pasan Kampungnya juga nanti siapa Tak faham Aduh Halo, Pak. Sibuk nih Oh ya sudah Ustaz Sudah ulah. Lain waktu orang lain yang datang. Kan itu. Anu ah, Ustaz, kalau ada waktu tolong isi di kantor saya. Sudah beda ya. Majelis punya pangkat gitu. Di kantor saya Ustaz. Nanti saya kondisikan. Pegawai-pegawai dan karyawan saya ikut. Ini di mana? Ya, siap. Kapan waktunya? Nah, kalau tadi waktunya kurang. Waktunya sibuk Ketika yang datang berbeda Subhanallah itu ujian sebenarnya Mestinya kan kita sadar bahwa Memang Mereka yang kemudian tersadarkan Untuk belajar Islam Lebih dalam justru berada di kalangan menengah ke bawah Mayoritasnya Kebanyakannya Sehingga pada saat menyaksikan kenyataan Seperti ini kita mengadakan pengajian Mengadakan daurah atau apapun itu namanya kegiatan dakwah islami dakwah salafiyah kita saksikan yang hadir masya Allah wajahnya terlihat keras, orang-orang keras, orang-orang kasar ya, buruh petani tukang batu nelayan. jangan berkecil hati, justru kita bergembira, memang inilah ciri khas pengikut para nabi dan para rasul alihimus salatu wassalam justru kita yang kemudian berempati dan bersimpati kepada mereka ayo buat kegiatan yang bisa meringankan beban hidup mereka karena allahu azza azzawajal menolong dakwah salafiyah dengan sebab keberadaan orang-orang lemah seperti itu allahu subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan untuk kita dalam hal rizki pengembangan fasilitas kemudian kemudahan untuk memperoleh biaya itu justru dengan orang-orang lemah di antara kita nah. umat islam ini diberi kemenangan kemenangan, kemenangan, kemenangan dari allahu azza wa jal dengan sebab orang-orang lemah doa mereka yang tulus dan ikhlas memohonkan kemenangan untuk kaum mujahidin yang berjihad fisa binillah. Anak-anak yang mendoakan. Kaum wanita yang mendoakan. Mereka yang lanjut usia mendoakan. Orang-orang fakir dan miskin mendoakan. Dengan sebab doa mereka. Wastirzakihim. Permohonan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Agar kita diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Dikabulkan. Nah, itu kalau kita berbicara dalam lingkup umat. Keumatan kalau kita berbicara lebih ke pribadi lagi masing-masing kita, maka yakinlah saudaraku, barakallahu fikir, urusan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang sedang ada di depan kita, itu akan ditemukan sekian banyak solusi dan jalan keluarnya, bukan cuma satu. Dengan cara perhatikan dan rawat orang-orang lemah di sekitar kita, Untuk kita yang merasa merasakan kesempitan rezeki, penderitaan hidup, jawab itu semua dengan melihat orang-orang lemah di sekitar kita. Rawat, lindungi, perhatikan mereka. Di dalam keluarga kita, Ada anak-anak yatim misalkan. Bantu mereka, lindungi mereka, rawat mereka. Dalam batas kemampuan kita. Karena anak-anak yatim adalah orang-orang lemah. tetangga kanan-kiri kita. Misalkan ditemukan ada anak yatim, bantu. Dengan hal-hal yang bermanfaat. Bukan kemudian kita berpikir, wah, nanggung anak istri sendiri aja udah susah. Mau nanggung orang lain lagi. Subhanallah. Nabi alihissalatu wassalam yang menyatakannya, Hal tuntarunahwa teruszaku na ilahibuaghaikum ke kita ketika kita punya tekad punya cita-cita mulia untuk kemudian merawat anak yatim, nah, sehingga secara hitung-hitungan matematika menambah jumlah tanggungan dan beban hidup kita. Nah, yakinlah bahasanya Allah wajzujallah justru akan membukakan pintu rezeki untuk kita asalkan kita tulus membantu kita ikhlas memperhatikan dan merawat anak-anak yatim itu. anak yatim. Orang-orang jompo dan lanjut usia di sekitar kita. Perhatikan dan rawat mereka. Nah, kalau ada di dalam keluarga besar kita yang jompo lanjut usia, rawat mereka. Walaupun kaya, walaupun kaya. Karena bentuk perhatian kepada orang yang telah jompo dan lanjut usia tidak selalu dengan harta. Kalau kita selalu berpikir diberi dengan harta, diberi dengan materi, lawang dia sendiri sudah lanjut usia, tidak bisa memanfaatkan materi dan harta. Tapi dengan perhatian secara langsung, kita kunjungi, kita sholat sholani, kita silaturahim, kita ajak berbicara minyak-minyak. Mbah, kek, apa? Bajak ngobrol, sehat, pijit kakinya. Tidak, mesti dengan harta. Terkadang kita berpikir yang disantuni itu Cuma yang lanjut usia yang kaya Yang miskin dan fakir saja Salah dan keliru Yang kaya sekalipun Yang berharta sekalipun Karena mungkin Dalam usianya yang lanjut Anak kandungnya saja tidak memperhatikan Tapi kita yang mudah merawat Kita harus peka sensitif Dengan lingkungan kita Itu salah satu metode dakwah nah, Agar kita lebih bisa diterima oleh lingkungan, masyarakat kita untuk mengecilkan serta meminimalkan potensi bencinya orang kepada kita misalkan kita data di sekitar pondok sini misalkan data dengan menghubungi ketua RT-nya, RW-nya ada berapa pak? mohon maaf orang yang telah lanjut usia orang tua yang jumbo ada berapa? ya barangkali ada sedikit rezeki mungkin kami ingin memberi sedikit santunan. Lihat ketika orang-orang yang lemah seperti ini kita bantu, orang-orang lemah itu kita bagi, tidak mungkin mereka akan diam. Minimalnya mereka pasti akan mendoakan kebaikan. Ya mudah-mudahan rezekinya lancar mas, mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan Allah wajib. Itu orang-orang lemah di antara kita. Orang tua kita terutama lagi Yang sudah lanjut usia Ayah dan ibu kita Yang sudah usia 70 tahun lebih 80 tahun lebih Tidak lagi kuat beraktivitas, Hanya di atas kursi rodanya Atau mungkin di atas ranjangnya nah, Mungkin sekian banyak permintaannya Membuat kita aduh, Merasa direpotin Orang tua yang sudah lanjut usia ayah dan ibu kandung kita barangkali permintaannya di sore hari A belum sampai eh, permintaannya di pagi hari A belum sampai sore siang sudah menjadi B kita sebagai anak terkadang tidak sabar padahal mungkin ketika kita masih kecil di waktu pagi saja bukan cuma A A B C D berganti-ganti tapi giliran orang tua kita yang seperti itu kita sudah tidak sabar tidak kuat. Nah, Orang tua bercerita di pagi hari A Siangnya B Beda Kita sekarang sepihak sudah mengatakan wah, Bapak ini ngapusi Barangkali sudah lupa Mulai pikun Kenapa kita berpikir orang tua kita sudah berbohong dan berdusta Orang bener di Bapak ini Tadi bilangnya A Sekarang bilangnya B Ya Allah sabar Itu orang lemah pekerjaan yang mestinya bisa dilakukan sendiri oleh orang tua kita, telepon sini nak bapak ingin dibantu begini, ibu ingin dibantu begini, alah bapak ibu kan bisa melakukannya, padahal yang diperlukan orang tua kita bukan kita melakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan tapi kita ketika kita mengatakan, oh iya siap, oke lah baik nah datang ke rumahnya, ya, cukup Ketika kita mengatakan, iya, siap. Kemudian kita datang ke rumah orang tua. Kehadiran kita sudah ternyata, ternyata sudah dirasakan cukup oleh mereka. Nah, itu orang-orang lemah di antara kita. Orang-orang cacat di sekitar kita. Cacat apapun itu. Nah, pada saat kita merawat, melindungi mereka. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu merawat serta memperhatikan mereka orang-orang cacat itu. Yang Allah uji secara fisik Tidak sempurna Itu justru menjadi sebab Semua urusan kita dimudahkan Allah SWT. Kita pun akan mendapatkan kelapangan rizki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Secara contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari Sudah terlalu banyak contohnya Si B Yang penghasilnya pas-pasan Urusannya susah Kemudian akhirnya dia merawat mertuanya. Jangankan orang tua, mertuanya saja dirawat. Ayah istrinya, ibu istrinya dirawat. Dipersilahkan tinggal di rumahnya, dibuatkan kamar khusus, semua dilayani. Subhanallah, sejak hari itu, seakan-akan urusannya serba mudah, rezekinya lancar. Benar. Setelah merawat anak-anak yatim serta memperhatikan mereka Allah jadikan kehidupannya lapang, pikirannya tenang, rizkinya pun dilancarkan Memperhatikan orang-orang fakir dan miskin Demikian juga Dia bagi apa yang Allah beri Dia berusaha mereka kaum fakir dan miskin ikut merasakan apa yang dia rasakan Subhanallah itu akan menimbulkan keterangan dan kebahagiaan di hati serta melancarkan rezeki itu sudah terbukti nah. tentu dengan meluruskan niat bukan karena semata-mata ingin mendapatkan apa namanya timbal balik balasan dari Allah berbentuk materi bukan kita melakukannya dan melaksanakannya karena itu memang perintah di dalam Islam memperhatikan orang-orang lemah di antara kita nah. maka ikhwati fillah rahimani warahimukumullah ini sebuah renungan pagi Nah, setelah kita melakukan renungan pagi kali ini, cobalah kita lakukan follow up tindak lanjuti dengan mengingat-ingat kembali siapa-siapa saja yang di sekitar kita, baik keluarga dan kerabat maupun tetangga kita, siapa kira-kira yang lemah. Nah, karena ingat, selemah-lemahnya kita masih ada yang lebih lemah dari kita. Semiskin-miskinnya kita Masih ada yang lebih miskin dari kita Walaupun kita merasa tidak mampu Walaupun kita merasa susah Ingatlah selalu Bahwa masih ada yang jauh lebih tidak mampu lagi Masih ada yang lebih susah hidupnya Masih ada yang lebih menderita dibandingkan kita Itu yang kemudian kita santuni Kita doakan Kita datangi Kita silaturahim ke sana Subhanallah, dakwah. Jadi yang paling terpenting adalah follow up-nya. Karena saya yakin, semua kita seandainya secara jujur menilai di sekeliling dan di sekitar dia. Pasti akan mendapatkan ada yang mesti diperhatikan dan dirawat. Karena kelemahan dia. Bantu mereka Ringankan mereka Tidak selalu dengan harta Cukup dengan perhatian Orang miskin semiskin miskinnya Hidup di dalam gubuknya Yang reak gitu Kita datang berkunjung saja Untuk mengucapkan Assalamualaikum Pak Gimana kabarnya sehat Cuma beberapa pertanyaan Kita ajukan Dengan tulus Ini Pak sedang ada waktu kosong Pengen main pengin silaturahim ke rumah penyenungan waduh rumah, rumah saya gubuk ya nah, enggak apa-apa wong -apa. kita sama muslim boleh saya masuk bisa akan masuk suara itu gubuk apalagi kalau itu adalah ikhwan kita sendiri apalagi kalau dia sudah sama-sama berkomitmen dengan kita mengamalkan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam datangi kunjungi ya. Jangan cuma kalau diundang orang kaya yang rumahnya besar gedung baru kemudian kita datang. Kalau yang mengundang orang pas-pasan, kita mencari alasan. Bukan seperti itu. Nah, contoh yang lain, misalkan kita punya apa namanya satu atau satu pekerjaan yang harus dilakukan beberapa orang. Katakanlah ini contoh saja ya contoh. Saya seorang kontraktor misalnya. Saya dipesan anu, tolong buatkan pagar. Pagar 50 meter. Nah, siap. Spesifikasinya begini, begini, begini, ya. Saya punya beberapa teman, kenalan, tetangga yang perlu pekerjaan. Saya panggil mereka, ini ada pekerjaan. Dikerjakan ini, pagar rumah 50 meter. Materialnya ini, ini, ini, ini. Nilai proyek itu katakan 20 juta, contoh, kan gitu. Semuanya contoh Seandainya pun Saya sebagai Pelaksana proyek tersebut Tidak mengambil keuntungan Walaupun satu rupiah Tidak mengambil keuntungan sama sekali Tapi itu sudah sedekah Kenapa? Kita sudah meringankan Beban tetangga dan teman kita Yang tidak punya pekerjaan itu. Kita bersedekah dengan Memberikan pekerjaan ini kerjakan Kenapa? Karena mereka adalah lemah alضعفاء والمستضعفون yang akan menjadi pertanyaan besar dan itu adalah sebuah kekeliruan dari kita saat kita berusaha memikirkan menemukan orang yang lemah di antara kita lalu tidak menemukannya tidak mungkin itu berarti karena kurang pekanya kita karena kita kurang sensitif dengan lingkungan di sekitar kita kalau kita peka kita sensitif kita setelah ditemukan Kasihi mereka Dengan harapan itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan semua urusan kita dunia, di alam nanti, di hari akhirat Dengan sebuah harapan Allah azza Wajal Melapangkan rezeki kita Rezeki berbentuk materi Dalam bentuk ketenangan hati Wallahu alam bisawab Ini sebuah renungan singkat, mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illallah wa astaghfirullaha wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh